Bismillahirrahmanirrahim Jadi ada artis keluar dari satu grup, padahal belum meninggal, baru keluar doang. Udah Bapak, gimana kalau Zain Malik meninggal kayaknya banyak yang bunuh diri massal. Coba bayangin di zaman sahabat ada enggak yang kayak gitu ya? Ada seorang sahabat keren Musa bin Umair hijrah ke Madinah, Mekah menangis. Musa bin Umair meninggal dalam perang Uhud, Madinah menangis. Ada enggak?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 ini malam ini kita liburin aja atau gimana Ustaz? Kenapa? Soalnya ada pertandingan bola Indonesia lawan Malaysia kan nasionalisme Ustaz. Oh, gitu ya udah. Enggak uh, apa-apa deh liburin aja deh gitu. <laughs> atau Kiamolel berhenti gara-gara final Liga Champion. gak ada Kiamolel. Gara-gara oh malam ini AC Milan lawan apa misalnya? Lawan Real Madrid. Waduh, sayang banget kalau dilewatin. Malam ini Kiamolel ya? Aduh, gimana ya? Ganti deh.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 betapa sia-sianya air mata itu dia juga nangis, kenapa saya sampai jatuh gara-gara bukan karena Allah Tuhan kata dia, rugilah dia yang jatuh ke tanah bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi ada artis keluar dari satu grup berharap belum meninggal, baru keluar doang Udah gimana kalau Zain Malik meninggal kayaknya banyak yang bunuh diri masal coba bayangin di zaman sahabat ada gak yang kayak gitu ya ada seorang sahabat keren Musa bin Umair hijrah ke Madinah, Mekah menangis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 Tenggelamnya kapal Pandurwick Nonton tiga kali, tiga kali nangis Tiga kali saya membaca buku ini Tiga kali saya menangis gitu ya Wah nih baper banget nih Terus Apalagi Abibi uh, Ainun Ini mungkin agak-agak pantaslah kita baper Karena respect kepada Pak Abibi yang cinta sejati kepada Ainun Tapi maksudnya Bapernya itu pas nonton gitu ya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 Gara-gara ada bola antara Indonesia lawan Malaysia. Ustad kata panitia teh belum ada pembudah hijrah ya, ustad. Ini malam ini kita liburin aja atau gimana ustad? Kenapa? Soalnya ada pertandingan bola Indonesia lawan Malaysia kan nasionalisme ustad. Oh gitu, ya udah, nggak apa-apa, liburin aja deh. <laughs> atau kiamol berhenti gara-gara final Liga Champion.